Bismillahirrahmanirrahim Jakarta. Hormatan hadirin, hadirat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضللة وَمَن يُضْلِل فَلَا هَذِهِ الَّتِي أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا حَقَّتْ قَتْهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ Ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha waquloo qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutihillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin, hadirat yang hadir di Masjid Al Muhsinin RT 97 Kepuh Kunon. Rahimani wa Dan juga para pendengar setia Radio Muslim Jogja 1467 serta para pendengar setia Radio Amuba di Pangkal Pinang, jauh di ujung barat sana. Rahimani wa rahimakumullah, manapun anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pada kesempatan pagi hari ini. Membaca kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz, al, al Profesor, Doktor, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badir Dan Allah menjaga beliau berdua, Bapak dan anak, Hafizahum Dan beliau beri judul kitab ini sifatu Zawjati As Salihati Sifat-sifat seorang istri Yang solehah Seperti sering kita ulang-ulang bahawa Meskipun judulnya adalah Sifat-sifat seorang istri Yang solehah Tapi ini berlaku bagi Semua wanita Dalam berbagai Statusnya Tak itu Yang masih gadis menikah Atau yang akan menikah Atau yang baru saja menikah Atau sudah lama menikah Sehingga menjadi seorang ibu Atau bahkan yang sudah tidak memiliki pasangan hidup sekalipun Kitab ini ditujukan kepada mereka semua Termasuk kita Yang berbicara sebagai kaum laki-laki Kitab ini juga sangat bermanfaat. Maka kita senantiasa mohon untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala pada kesempatan yang lalu kita telah memulai atau mulai masuk sifat yang keenam dari sifat-sifat seorang istri yang salihah di sifat yang ke-6 itu Syekh Abdul Razak mengatakan bahawa di antara sifat-sifat seorang istri yang salihah, apa kemarin? Adamu irhaqi zawji bin nafaka tidak menyusahkan merepotkan Suami dalam masalah apa? Nafkah Dalam masalah nafkah Tahu dalam masalah rumah Dalam masalah Pakaian Dalam masalah kendaraan Perhiasan makanan Dan yang lain-lain Wa'alla -lain. takuna hmm, ja. adatan Fil baiti lil badakh dan nafkah itu hendaklah jangan nafkah yang diberikan oleh suami jangan menjadi e, sarana untuk bersikap glamor berlebih ya. dan juga jangan disia-siakan waidahatan mala azuz harta suami itu jangan disia-siakan entah yang sifatnya Semuanya Yang dikonsumsi Ataupun yang Di sifatnya lama Kehendaklah bersikap sedang Jangan berlamur Jangan berlebih nah. e, Ini berlaku untuk semua Yang sifatnya nafkah ya, Harta Yang diberikan oleh suami kepada sang istri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya melarang sifat seperti itu. Berlebihan. Berlebih juga tidak boleh. Terlalu kikir juga tidak boleh. Waladina ya. idha anfaqu lam yusrifu lam yaktur Rekana baina dhalika qawamah. Okay. kemudian Syekh mengatakan selanjutnya wal nata'amman fi hadzal bab dan hendaklah kita dalam masalah ini fi hadzal tolong ibu-ibu konsentrasi hendaklah dalam masalah ini kita perenungkan nata'am <tolong> majaan Abi Said au Jabir hadis yang Datang atau yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Sa'id atau Sahabat Jabir. An, -an Nabi Allah bwasanya Nabiul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatba khutbah tan. Faatalah. Bahwa Nabi Muhammad Nabi Allah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkhutbah sebuah khutbah Khataba khutbatan Beda yang yang belajar bahasa Arab Beda antara khutbah dengan khidbah Kalau khutbah ya khutbah Jum'at Khutbah Gidul Fitri Kalau khidbah itu apa ibu-ibu artinya? Hmm? Melamat Khidbah Jumat itu artinya mengkhidbah di hari Jumat. Kalau khidbah Idul Fitri ya berarti melamar di hari Idul Fitri. Tapi kalau khutbah itu berceramah, menyampaikan khutbah. Faal toalah beliau pun memanjangkan khutbahnya. Di beliau itu terkadang khutbahnya panjang, terkadang apa? pendek. Kalau khutbah yang ada di hari Jumat, beliau biasanya pendek, tidak terlalu apa, tidak terlalu panjang. Tapi dalam kesempatan-kesempatan lain beliau berkhutbah, kadang memanjangkan khutbahnya, kadang menyingkat khutbahnya, tergantung kebutuhan. Wadzakarofiha, <tuh> kemudian Rasul shallallahu alaihi wasallam di dalam khotbahnya Fihah menyebutkan amrad dunya wal akhirah tentang perkara dunia dan perkara akhirat bagaimana menghadapi kehidupan dunia dan bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat itu isi khotbah di khotbah itu bukan mayawara mayawara itu kemana-mana, ya cerita ini cerita itu ketahuan ketemu mudah. tapi di sana diterangkan khutbah itu tentang perkara dunia bagaimana kita menghadapinya, tentang akhirat bagaimana kita mempersiapkannya. pada kara, Di antara yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna bahwa ini beliau menerangkan bagaimana sikap seorang wanita menghadapi dunia. Di antara yang disebutkan adalah bahawa awala mahalaka banu isra'ilah kebinasaan pertama kali awal. Awal kehancuran. Awal itu awal. Mahalaka kehancuran. Awal kehancuran Bani Israel Adalah Anna Imra'atal Faqiri Ada seorang wanita Istri dari seorang suami yang miskin Imra'atal Faqiri Di awal kehancuran Bani Israel Sebabnya adalah adanya atau terbiasanya dalam kehidupan Bani Israel itu Seorang wanita dari seorang suami yang miskin Jadi wanita Dia itu adalah istri dari laki-laki yang miskin Anak imra'at al-faqiri Karena kebiasaan wanita itu Tukallifuhu Membebani suaminya Star. merepotkan suaminya, memberat-beratkan suaminya, minat fiabi dalam masalah pakaian, wah apa ini awal kehancuran bani israil ibu ibu, suami yang miskin diminta untuk uh, secara berlebih dalam masalah pakaian ini seorang istri menuntut pakaian yang berlebih awis sial atau masalah perhiasan jadi wanita itu menuntut pakaian dan perhiasan yang berlebih kepada siapa suaminya aqala minas sama atau dia Rawi mengatakan Rasul s.a.w. kalau tidak syar ya kata-katanya adalah sigah sama. Artinya adalah perhiasan. Segala macam bentuk perhiasan. Matukan lifu imraatul ghani. Yang biasanya permintaan itu dibebankan matukan lifu imraatul ghani. Yang biasanya permintaan itu dibebankan seorang wanita yang memiliki istri, eh, yang memiliki suami yang kaya. Bisa difahami ya ibu-ibu ya. Jadi ada wanita punya suami miskin. Tapi dia mintanya seperti seorang wanita, se seperti seorang istri dari suami yang, yang kaya. Njaluke Luwe ya. Njaluke pada karung Seng Suge Mintanya sama dengan Seorang istri Dari suami yang kaya adalah Suaminya miskin Saya ulangi ya Jadi pertama kali kehancuran Bani Israel adalah Adanya seorang istri dari suami yang miskin membebani, meminta, merepotkan menuntut suaminya dengan pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang biasa dituntut oleh seorang istri dari suami yang kaya. Fa zakara imra'atan min bani Israil. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Kisah tentang seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Jadi di, di zaman itu, ibu-ibu, di awal-awal kehancuran Bani Israel, mulai terbiasa hidup glamor. Glamor itu berlebih. ya Hidup mewah. Di kalangan wanita Bani Israel itu sudah mulai kebiasaan Tongo netu kupo, aku yokudu duwe. Tetangga beli apa, saya juga harus punya. Tetangga mengeluarkan kardus besar, bekas bungkus freezer. ⁉️ Taruh di depan Teras Untuk Tetangganya sudah bingung loh, bi, bi. Bapaknya, bapaknya Tangganya tuh kulkas gede banget hmm. Tetangga beli kulkas besar sekali Padahal cuma apa? Kerdusnya saja Yang mungkin mau digunakan Untuk membungkus apa Atau mainan anak mungkin Karena beberapa bapak kan kreatif ingin bikinkan mainan anaknya dari apa? kardus. mungkin bikin mobil-mobilan. wah, wow, ribut sudah. Ternyata cuma kardusnya saja. Jadi, begitulah. Terkadang seperti ini, mungkin ini cerita yang mengada-ada ya. Tapi mungkin juga bisa bisa terjadi. Ya. Nah, itu sudah terbiasa mereka seperti itu Kehidupan-kehidupan uh, Yang seperti itu Saya jadi teringat Cerita seorang ikhwa Dari kampung ini Yang sering biasa masuk ke Sering mengadakan Perjalanan ke luar-luar Jawa Kalimantan Ke Papua, Sulawesi Sumatera Sampai dia pernah mengunjungi Satu daerah Di daerah itu listrik belum ada tapi mereka kaya Karena penghasil emas Saking kayanya Kadang mereka bingung nih, Uang untuk apa Hanya berat mereka Kalau main ke kota melihat Perkakas-perkakas rumah tangga Di antaranya Kulkas Mereka beli kulkas Kudek Tapi belum ada apa? Lah. Listrik akhirnya kulkas itu dibawa pulang ke rumah untuk apa ibu-ibu lemari pakaian itu naruh pakaian kalau <San> nggak percaya ya tanya Pak Amin <Susuk> Pak Amin RT 04 jadi begitu kadang beli mobil itu ya cuma mangrok saja mau ke pasar itu mereka Beli motor gede Tapi ya cuma untuk jarak menempoh Jarak satu kilo Pakai motor besar gitu. Ini karena Kadang tidak ada tujuan hidup Kecuali apa Ya mengumpulkan dunia Coba kalau seperti itu Kepegang ibu-ibu di kampung kelondong, Kira-kira buat beli apa ya uangnya mungkin dikumpulkan untuk umroh, masya allah, gitu, ya? untuk naik haji, masya allah, ya? dan seterusnya dan seterusnya. mudah mudahan loh, sebagian ibu-ibu itu kan karena pakaiannya warnanya sama, ya? hari ini itu warnanya, besok pakaiannya apa? itu lagi, besoknya lagi itu lagi. orang mira Ibu-ibu nggak -ibu pernah ganti, padahal kemungkinan kenyataan iya. Okay. Itu kemungkinan yang pertama. Yeah. Kemungkinan yang kedua karena pakainya warnanya apa? Sama. Alhamdulillah sederhana. Yeah. Urip niquti kabinaboh sederhana. Yang penting bisa ngibat Ya yeah. Tayul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seorang wanita dari kalangan Bani Israel, Dakaraim imra'atan Min Bani Israel dari kalangan Bani Israel, Kanat wanita itu kasirotan pendek. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara tentang sifat fisik yang tercela sama sekali tidak. Nah, kan di sini disebut apa pendek mungkin diantara ibu-ibu ada yang tinggi kemudian merasa ah oh, saya lepas ini nah jadi nggak ada kaitannya dengan sifat fisik ini yang telah diciptakan oleh Allah atau yang pendek kemudian merasa minder nggak ada sama sekali terkadang pendek itu menguntungkan juga naik jalan orang kejedut-jedut jadi kalau jalan apa, tidak terantuk kepalanya. Sementara yang tinggi harus dungkluk, dungkluk, nunduk, nunduk. Begitu dipanggil cedutnya, karena ngangkat kepala. Maka syukurlah entah itu tinggi, entah itu tidak tinggi, itu ciptaan Allah. Bukan ini yang akan dibicarakan oleh Rasulullah, tapi apa yang dilakukan oleh wanita yang pendek tadi itu? Ini yang akan dibicarakan. Kalau nak wanita itu pendek. Bani Israel ada seorang wanita pendek dalam kalangan Bani Israel. Watakhadat rijalain dia pun membuat Rijlain ita membuat Rijlain dua kayu, eh, dua kaki. Min Khosab dari kayu Berarti apa? Kaki Palsu Kalau separang ini egram ibu tahu egram Jadi biar Tinggi itu pakai egram wow. <tuh> Dia buat sambungan Supaya kelihatan tinggi Bahwa itu membutuhkan biaya tentu biar sempurna penampilannya ora keta ora keto egrangan enggak kelihatan pakai egrang bentuknya menjadi apa kaki kayu jadi sambung biar lebih tinggi jadi dia membuat kaki kayu membuat kaki palsu dari kayu woh kotaman dan dia juga memiliki khotam apa khotam itu bu cincin Lahu galakon watab. Cincin itu memiliki tobak, semacam wadah dan ada tutupnya. Bu ibu pernah melihat cincin kayak gitu? Di cincin, terus matanya itu bisa apa? Dibuka dan ditutup. Semacam ada wadahnya. Pernah lihat cincin kayak gitu? Allahualam. Saya juga belum pernah. Wahasyat humiskan dan cincin itu diisi dengan minyak wangi. Insyaallah. Jadi berarti cincin itu wadahnya diberi bro, misik. Misik itu minyak wangi kelas tinggi ibu-ibu. Misik. Nyamam misik itu dari rusa ya dikeluarkan biasanya itu oleh e, rusa jenis tertentu. Ini baunya wangi sekali. Hasab umiskan diisi dengan misik. Mungkin kalau salaman jadinya mak brem. Kalau tangannya melambai mak brem atau mak brem itu artinya apa? Baunya wangi gitu. Kalau megang temannya serem. Bekasnya itu Masya Allah Padahal wanita ini wanita miskin. Wa kharajat baina imra'atain Wanita itu keluar berjalan baina di antara dua wanita yang tinggi imra'atain Towi, latih. Au jasim latih atau besar. Jadi dia memiliki dua teman yang apa? Tinggi. Bahkan dia kalau berjalan di antara mereka kelihatan apa? Mendek. Maka dia berusaha supaya sama dengan temannya pakai kaki, apa? palsu yang terbuat dari kayu. Kalau kita ya sandalnya ditumpuk-tumpuk Beli sandal jepit yang banyak Kemungkinan dijahit Sampai 10 Jadi kalau dipakai itu gedabel tinggi Mungkin model-model gaya gitu ya. Maka keluarlah wanita ini Ketika berjalan dengan dua temannya yang tinggi-tinggi Sehingga tidak tampak mana yang wanita aslinya yang pendek tadi. Fa'baatu insaanan sehingga bani Israel terkadang mengutus seseorang, ba'atu insaanan, mutus seseorang, yats mengikuti mereka bertiga. Fa'arofaktawilatain, utusan ini bisa mengenali dua orang yang tinggi. Walam ya'rif Sohibata rijlein Min khasabin Tapi dia tidak bisa mengenali Wanita Yang pakai Kaki dari Kayu Karena penampilannya apa? Berubah Yang tinggi itu saya kenal Tapi ini siapa ya yang tengah ini Yang satu ini siapa Mau dibilang fulanah Tapi kok tinggi Bukan fulana, tapi kok wajahnya apa? Mirip Gitu maksudnya Jadi orang pun sampai-sampai Nggak bisa menali dia Penampilannya berubah Ya mohon maaf, sekarang kan Juga mungkin ada model bagaimana biar Pundaknya kelihatan apa? kekar, Kekal Kelihatan apa? Uh, tinggi Tinggi pakai ganjel-ganjel sengaja ya. atau mohon maaf juga ada yang mungkin berusaha untuk membuat mohon maaf ini ya dada palsu sehingga kelihatan apa menarik, bahkan mohon maaf ya dibuat tempat-tempat dada itu memang apa namanya dikasih busa bertumpuk-tumpuk di kelihatan apa? Menari. Ini macam mirip, mirip, dengan yang semacam, semacam ini. Ya, Abu Bilamin, danik. Fa awalu kata Sheikh Abd Razza. Jadi tadi hadisnya. Ya. Kita renungkan ini hadis ini, bahwa kerusakan yang ada di dalam Bani Israel, diantaranya adalah ini. Karena adanya wanita. Fitnah pertama yang terjadi di dalam Bani Israel. Fitnah wanita. Ya, Hati-hati ibu-ibu. Kerusakan sebuah negara. Boleh dikatakan begitu. Adalah wanita. Ini mohon maaf. Kenyataannya seperti itu. Ya dicontohkan kalau orang bilang ini kan perkara yang seakan-akan sepele dan dan berlebih sampai-sampai apa yang pendek kelihatan apa tinggi yang kurus kelihatan apa agak subur begitu ya. dan seterusnya ya assalamualaikum apa kata syekh abdul razzaq Fa awal makana halaku bani Israel. Pertama kejadian hancurnya bani Israel, binasanya bani Israel, rusaknya bani Israel. An-nam ro'at ada seorang wanita istri dari seorang yang miskin. Kanat tukan limfu kebiasaan dia membebani suaminya tukan limfu zaujahah min alsiqati walhulili walhuliji walzina membebani suami dalam masalah perhiasan dan tetek bengeknya mitlumat tukan limfu mraatul ghani zaujahah. Sebagaimana kebiasaan wanita kaya minta dari suaminya yang kaya. Jadi minta apa namanya supaya sama wanita miskin pingin seperti wanita apa? Kaya. Humandur. Kemudian coba perhatikan ilasani iha dihil marati al Coba lihat perhatikan. Perbuatan wanita yang tubuhnya tidak tinggi ini kasiroh wa mafi himinal israf dan apa yang dilakukan dari israf berlebihan wal badakh gelomor dia miskin ya mintanya berlebihan wa ido mal dan ido mal menyia-nyiakan harta apa fungsinya pakai ekran. Apa fungsinya pakai kaki palsu? Jadi hanya untuk sekedar menampakkan apa? tinggi. Wa tadlis. Dan dia menutup nutupi keadaan sesungguhnya, tadlis. Ya, menutup nutupi keadaan sesungguhnya. Bukan masalah menutup aurat ini, bukan. Tapi menutupi keadaan sesungguhnya. Yang bukan aurat. Tinggi badan itu kan bukan aurat. Badan subur. Badan tidak subur. Itu bukan aurat. Itu adalah pemberian Allah. Tapi ini wanita ingin menutupi keadaan sesungguhnya. Yang tidak diberi tinggi badan. Dia berusaha menampakkan apa? Tinggi badannya. Wa adamil qona'ah bima kataballah Dan wanita itu tidak qona'ah Apa arti qona'ah? Menerima Puas Tidak puas dengan pemberian Allah Lahah kepadanya Ih wanita ini tadi Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Syekh Abdul Razak? wa ma asbaha hadza wa tilka dan betapa miripnya wanita wanita yang pakai sepatu hak tinggi zawatil kabi ahli wanita zawat al kabi yang memakai tumit hal ali yang tinggi berarti sepatu pakai apa? haknya tinggi. Hak itu tahu enggak Bu ya? Hak. Sepatu tumit tinggi. Hah? Bacanya apa sih hak itu? Hakiu gitu. Tumit lah pokoknya. Cinjit mburi niku. Itu mirip dengan wanita bani Israel tadi, apa fungsinya pakai sepatu tumit tinggi supaya kelihatan apa? Rodok tubur dan bukan hanya kelihatan agak tinggi saja, bahkan yang lainnya bisa tampak apa itu? Nanti, insya Allah kita baca fatwanya dan ini benar. Wokat jaa fi fatwa la lil ifta dan ada fatwa dari lajnah daimah Saudi Arabia manasuhu yang bunyinya eh ya, manasuhu yang bunyinya lubsul ka bilali la yajuzu apa artinya Bu Ibu memakai sepatu sandal tumit tinggi La yajus Apa arti la yajus? Tidak boleh Memakai sepatu tumit tinggi itu tidak boleh Kenapa? Lianahu ya ridul mar'ata lisukuti Karena itu bisa menjat Karena itu bisa membuat wanita jatuh serimpet ke ya. Jadi karena itu mengantarkan wanita bisa menyebabkan wanita terjatuh. Well insanu dan seorang manusia itu makmur syar’an secara syari diperintahkan perintahkan bintajan nubil ahtar untuk menjauhi segala perkara yang membahayakan. Jadi, jadi di sini disebutkan kalau pakai sepatu tumit tinggi itu membahayakan, Ibu-ibu. Ya. Lu sudah kan, lu terbiasa, eh terbuat apa pula terbiasa dengan sepatu tumit tinggi. Bimith li umum dan itu sesuai dengan keumuman firman Allah taala. Tidak boleh seorang itu menjerumuskan diri Dalam bahaya Kata Allah Ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat berapa itu? Seratus Sembilan puluh Nima Walatulku Bi'aidikum Hilat tahluka Janganlah Kalian lemparkan Diri kalian ke dalam Kebinasaan Jadi Memakai sumit Sepatu tumit tinggi ya, itu termasuk kata Lajnah Da'ima tidak boleh karena termasuk menjerumuskan diri dalam apa kebinasaan. Ya jelas bisa keseriusan bisa jatuh. Ya. Juga termasuk Firman Allah Taala walatab tulu anfusakum jangan kalian selakakan jangan kalian bunuh diri kalian. Ini termasuk membahayakan diri Surat An-Nisa ayat berapa? 29. Ini bahaya yang pertama, membahayakan jiwa. Kalau pakai sepatu tumit tinggi atau yang lain lah. Kama an-nahu yudhiru marah Sebagaimana sepatu tumit tinggi itu juga bisa menampakkan bentuk tubuh wanita. Bisa usah Ya karena jalannya jadi apa Lenggak Wa'ajizataha Dan mohon maaf pinggulnya itu jadi ketok Ya kalau sepatu tumi tinggi itu kan Jalannya Lenggak, lenggok Lenggak, lenggok, koyok Mentok, mentok Itu kan ya. Kayak gitu, paham lah ya Jalannya mentok itu bagaimana ya Mentok tahu ya ibu-ibu ya? Bahasa Indonesia nya apa? Mentok ya. Hah? Pria saja Mentok Itik bu Kalau yang gak tahu mentok Itu kayak burung belibis Yang daerah-daerah Sumatera itu Taunya ya burung belibis Bebek Tapi yang besar Apa ya? Ya mentok Apa ya? etek besar Mendok Kayak belibis ya fa mama ke sepatu tumit tinggi itu bisa menampakkan tubuhnya karena dia jalannya apa jadi goyang-goyang dan juga menampakkan pinggulnya aksar mimma hiya alai yang menampakkan pinggulnya lebih dari apa yang sesungguhnya Wafiah datar disun dan ini berarti menutupi kondisi sesungguhnya. Tadinya agak pendek sedikit, pakai sepatu tumit tinggi jadi kelihatan apa? Tinggi. Wabibda unlibat dizina dan memakai sepatu tumit tinggi itu ibda menampakkan sebagian perhiasan tubuh allati nuhiyat an ibda'iha yang dilarang untuk menampakkannya di di di apa namanya dihindari yang semacam ini satu dalam masalah menyusahkan suami dalam masalah nafkah membebani suami melebihi kemampuannya Ya. Saya jadi teringat Kisah seorang ustad Tentang sebuah keluarga Yang pernah berkonsultasi kepada beliau Dia katakan Sang suami mengeluh kepada ustad Ini menyampaikan masalahnya Ustad dulu saya Orang yang kaya Kehidupan saya serba Enak tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ujian saya Berupa apa? Kemis Guna. Usahanya bangkrut Sehingga istri saya Sering protes Kepada saya Dalam hal-hal yang sepele sekalipun Di antara yang Diproteskan istri saya Masalah sarapan Ibu-ibu Orang kaya Ketika dulu saya Kep Ketika dulu kami kaya, kami biasa sarapan pakai roti. Roti tawar. Nah, ketika kami jatuh miskin, istri saya masih nuntut. Pokoknya yang namanya sarapan harus pakai apa? Roti. Akhirnya karena saya bok, tidak memiliki kemampuan lagi untuk seperti itu, istri saya marah-marah. Pokoknya salapan kutu ngambur oh. Roti eh. Masya Allah Roti bagi sebagian orang Gampang, tapi bagi orang lain Berat Saya pernah diceritai Seorang yang Masya Allah Dulu anaknya Saat itu, ini orang lain kisahnya Jamaah juga Anaknya itu dulu suatu hari Minta bubur Bubur harganya berapa bu? Tiga ribu kan? Yang seribu ada enggak? Ada mungkin Minta bubur Akhirnya bapaknya itu Si murid ngaji itu Saya ustad Bingung sekali cari uang Saat itu saya tidak Mengantongi sepeser pun katanya saya sedih, anak saya minta bubur saya enggak bisa nuruti. Akhirnya apa ibu-ibu? Dia cari-cari di kolong tempat tidur. Barangkali ada uang receh. Yang dia temukan. Saat itu dia cuma nemu berapa? 500. Bingung dia. Hmm, saya Anak saya lagi kepingin bubur. Saya enggak punya apa uang. Akhirnya dia, ah, Sudah anak, saya tak cari bubur dulu. Sambil menggenggam uang berapa? 500. Malam-malam hujan lagi. bu. Allah, bayangkan. Bayangkannya enggak usah lama-lama. Hmm. Jalan, dia di bawah hujan. Alham, sambil berdoa, Ya Allah, gimana ini? Mengeluhkan kepada om. anaknya nggak tahu kalau dia nggak punya uang istrinya nggak tahu kalau dia nggak punya uang sulit hanya untuk beliau apa bubur tapi Allah tolong dia pas lagi berjalan tiba-tiba dia ketemu orang Pak tolong Pak ada apa? Tanya ini saya lagi kebanan apa ada masalah mesin? Dia nggak nggak punya ilmu tentang ban nggak punya ilmu tentang apa mesin Terus akhirnya tidak ada orang lain lagi yang bisa menolong Setelah Allah kecuali dia Maka dia berusaha berusaha berusaha Terus akhirnya bisa Dan Alhamdulillah Dimasukkanlah uang 100 ribu ke dalam Sakunya Perjuangan seorang suami Mencari apa? Bubur Masya Allah Dengan kesungguhan Allah akan beri kamu Kemudahan tapi yang menjadi catatan, Bu Ibu, kondisi suami Anda kadang seperti itu. Di jalur ini Yorawno tenang. Ketika diminta nggak ada betul. Ya. Kita bicaranya pada tipe suami-suami yang jujur ya. Yang ketika tidak ada dia mengatakan, ketika dia mengatakan tidak ada berarti apa? Tidak ada bukan suami yang suka apa? kesenangan sendiri. Bilangnya enggak punya, tapi apa? duitnya oke. Ya, dihambur-hamburkan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Tuku bubur anak e Raisa tapi tuku rokok bisa. Beli bubur anaknya enggak bisa, beli rokok Bisa beli bumbon, tuku bumbon. Bumbon itu apa? Bumbu. Ya, katanya ndak bisa, tapi ternyata beli mbako bisa. Anu ro kapuno kapa untuk untuk supaya daging ini apa? enggak. Enggak bau kapuno kondo ndak ada. Ternyata beli mbako. Nah itu bisa beli mbako. Ini supaya mulutnya enggak bau justru dengan tembaga itu mulutnya jadi apa? Hmm. Jadi terkadang kita bicaranya pada suami yang jujur. Yang betul-betul tidak ada ketika dia mengatakan tidak ada. B tolong no, no, kalau bisa. Wah, maaf Bu. Ini. Lagi enggak ada. Mari kita minta kepada Allah. Allah mah kaya. Allah oh, silakan bersifat napa? No, Qana Ah, kepada sang suaminya. Kalau kita bersikap konaah, puas dengan pemberian Allah, niscaya dunia ini menjadi milik kita semuanya. Ini kita merasa kedudukannya sama dengan para raja, para orang kaya. Penyair mengatakan ida kun tadzah kol kalau engkau memiliki hati yang konaah puas dengan pemberian Allah faantawamalikudunya sawak maka kedudukanmu dan penguasa dunia sama saja. Tertib letaknya di mana, ibu-ibu? Hati yang kona konaah, jangan menuntut. Terlalu berlebihan kebajikan suami. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdika.